Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Majadihi lahu falamudillalah Wa mayudlil falahadialah Asyadu ala ilahi lallahu wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu takullahu Haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Thumma ama baad Fa ina sdaqal hadithi Wa akhir al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa salam syar al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum Marilah kita senantiasa mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang senantiasa berterima kasih atas apa yang dia dapatkan dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jadilah seorang yang syakirin orang-orang yang mereka disifat Allah Subhanahu Wa Taala sedikit jumlah mereka. Allah mengatakan Wakoli ilumin ibadiah syukur sedikit mereka hamba-hambaku yang bersyukur maka bukanlah perkara yang seharusnya kita tinggalkan untuk senantiasa mengingatkan untuk supaya kita bersyukur kepada Allah tidak bosan-bosannya bersabar untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masing-masing kita, para jamaah, yakin Bahwasannya dengan kita bersyukur atas nikmat Allah Pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lebih banyak Baik itu nikmat duniawiah Dan nikmat yang pasti Yaitu nikmat di akhirat kelak. Allah mengatakan dalam Al-Quran Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum Wa la'in kafartum inna azabila syadid. Dan ketika roh kalian telah mengumumkan. Kalau kalian bersyukur kepadaku. Ini saya akan aku tambahkan. Baik kalian nikmatku. Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur. Terhadap nikmat-nikmatku kata Allah. Inna azabila syadid. Ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Kekufuran ini akan mengantarkan kepada. Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan Berbicara mengenai keadaan zaman Maka berganti zaman, berganti waktu Ini akan semakin jelek keadaan manusia Tidaklah berubah zaman, berganti yang namanya waktu Kecuali manusia yang di sana lebih jelek dibandingkan keadaan manusia sebelumnya Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik secara marfu, radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya layak ti zamanun ilawaladibakdahu syarumin. Kata sahabat Anas yang ini merupakan hadis yang sama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek dibandingkan. Zaman sebelumnya Yakni keadaan manusia Yang hidup di sana di zaman tersebut Keadaannya lebih jelek Dibandingkan keadaan manusia Di zaman sebelumnya Kerusakannya lebih jelek Musibahnya lebih jelek Fitnahnya lebih jelek Ya, Di zaman-zaman setelahnya Hatta tal kauna robbakun Sampai kalian Berjumpa dengan rob kalian Kata sahabat Anas sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal tersebut dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunatullah hadirin. Jadi zaman-zaman kita ini jelek. Lebih jelek dibandingkan zaman sebelumnya. Kerusakannya juga seperti itu lebih jelek ya, dibandingkan zaman sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya Hadis riwayat At-Tirmizi Rasul mengatakan ya'ti 'alan nasi zaman as-sabir 'ala dinihi kalqabit 'alal jamar. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang sebuah masa seorang yang sabar, seorang yang taat terhadap agamanya, memegangi agamanya, menjadikan agamanya sebagai pegangan hidupnya itu dibaratkan seperti seorang yang memegang bara api, ya, panjenengan bisa bayangkan orang yang memegang bara api rasanya sangat pedih perih, ya, tapi dia harus bersabar, ya. sama seperti keadaan umat manusia di akhir zaman, ketika muncul banyak kerusakan-kerusakan, muncul yang namanya kejelekan-kejelekan. Sedikit orang yang taat kepada Allah Sedikit orang yang masih menggunakan Prinsipnya adalah prinsip berpegang berpegantung kepada agama ini Maka ketika itu Orang yang sabar tadi Merasa berat ya, Karena sedikit jumlah mereka Yang banyak kerusakan ya. Maka Hendaknya seorang yang Mengetahui kadar dirinya Orang yang lemah Ketika dia bersabar memegang prinsip-prinsip agamanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia sadar dia sendirian atau dia merasa lemah ya maka jangan sekali-kali dia merasa kuat kemudian menyendiri sudah saya tidak akan kumpul sama yang lainnya saya sendirian saja hati-hati di zaman penuh fitnah seperti ini hendaknya mereka senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang mereka memiliki prinsip agama yang kokoh, ya. karena zamannya semakin jelek. Ya. Jangan punya prinsip beragama sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Tapi bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya. Karena yang namanya setan itu bersama orang yang sendirian. Setanu makaluwahid. Setan itu bersama apa? Orang yang sendirian. Ya. Dan dikatakan oleh orang Arab ya, Inna maya al al Yang namanya Serigala Itu akan memangsa Kambing-kambing ya, yang sendirian ya, Kalau kambing sendirian Tidak punya teman ya, Biasanya akan apa? Dimangsa oleh Serigala tadi ya, Maka ketika Panjenengan megang prinsip agama Hendaknya berkumpul dengan orang-orang yang Taat kepada Allah ya jangankan kita para hadirin nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, saya diperintahkan supaya jangan bosan supaya bersabar ya berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 Wasbir nafsaka Ma'aladina alladhina yad'una rabbahum bil hudati wal asy yuriduna wajha wa in kamu Muhammad Bersabarlah. Bersabar supaya engkau bersama orang-orang yang mereka mengingat Allah di waktu pagi dan waktu petang. Orang soleh. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Mengingatkan tentang adanya hari akhirat. Mengingatkan bagaimana amalan amalan yang bisa mengantarkan ridhunya Allah. Patahapa besar yang nikmat Allah SWT. Sebaliknya memperingatkan dari perkara-perkara yang mengerikan azab neraka. Ya bersabar dengan orang seperti ini. Sampai Allah mengatakan wala ta'du ta ainak anhum turidu zinatal hayatan dunia. Jangan kamu palingkan wajahmu. Kamu tinggalkan orang-orang soleh tadi, orang yang biasa mentaati Allah tadi kamu tinggalkan. Ya, karena enggak sabar. Turidu zinatal hayatan dunia semata-mata karena ingin dari perhiasan dunia. Dia rela mengorbankan agamanya Hanya mengejar perkara dunia yang sedikit Pertama ya, banyak di zaman kita Orang-orang yang lebih mengejar kehidupan dunia Dibandingkan akhiratnya Sementara yang namanya ajal tidak ada yang mengetahui Adapun akhirat sudah pasti Hanya ada dua pilihan para hadirin Ima termasuk ahli jannah Nas'allah hamin ahliha termasuk di ahli jannah, semoga kita termasuk apa? dari penduduk surga. Allahumma amin. Atau dia sebagai ahli nar ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari annar tadi, ya. Hanya ada dua pilihan. Sementara dia masih apa? mempertaruhkan jiwanya, ya. Hanya untuk perkara dunia. Jangan dianggap remeh menghadiri dunia itu sebagai penentu nanti kita di akhirat. Jangan kita pertaruhkan dunia kita yang remeh, ya. Kemudian kita meninggalkan akhirat kita. Di dunia dia masih spekulasi kesana kemari. Akhirat sudah pasti, ya. Kenapa tidak mencari yang pasti pasti saja? Ya. Artinya dia jadikan dunia sebagai batu loncatan untuk menghadap ke akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin, tanamkan dalam hatinya. Para Sahabat Rasulullah Anhum seperti itu prinsip mereka, mereka bersemangat beribadah, ya, hidup mereka diisi dengan ibadah, ya, sehari-hari mereka untuk ibadah karena yakin kimanan Sahabat yang sangat besar yang sangat kuat, ya, yakin akan adanya hari akhirat. Begitu juga kita para hadirin, ditanamkan dalam hati kita, kita itu akan berpindah dari dunia ini menuju ke akhirat. Ya, sementara di sana ada dua pilihan Imam min ahli jannah Wa imam min ahli ahli nar ya, Menggunakan waktu yang ada Kesempatan yang masih ya, Allah berikan kepada kita Untuk beramal soleh Ketika ya, kalau mengatakan Ya ma layang fa'u malun wala banun Illa man atallah Bikol bin salim Pada hari yang sudah tidak ada manfaatnya Yang namanya Harta-harta Tidak pula anak-anak Ya, tidak ada manfaatnya Kalau di dunia mungkin harta masih Masih apa? Masih laku ya. Orang semua pengen apa? Pakai harta Pakai uang ya, Apa di akhirat bisa? Orang sanggung uang banyak ya, Sanggung uang mungkin dia orang kaya raya 1 miliar Buat perjalanan ke akhirat Tidak laku di disana Justru malah akan memberatkan dirimu nanti Ya Dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang hartamu ya Maka berpekalah Dengan pekal yang bermanfaat Itu pekal yang namanya Al-amal soleh Amal soleh sudah dia siapkan Untuk menemani dia di kuburnya Menemani dia di alam barzah ya. Sebelum nanti datang Yang namanya hari kebangkitan Dia sudah siapkan Amal soleh tadi Karena nanti amal kita masing-masing akan berubah Menjadi sosok seseorang Kalau dia amal soleh menjadi sosok seorang Yang sangat bagus rupanya Sangat indah penampilannya Sangat harum baunya Menemani kita Sampai Hari dibangkitkan ya. Setiap hari seorang mu'min dalam, Di dalam alam kuburnya tadi Di alam barzah Dia senantiasa diperlihatkan Kenikmatan-kenikmatan surga Setiap saat Ya sudah diperlihatkan nanti kamu ya akan dimasukkan ke surga ini tempatmu tempat yang penuh dengan kenikmatan ya dia pun merasa senang dia semakin bergembira karena dia pasti nanti akan menjadi alul jannah dengan sebab ini para hadirin amalnya dia sebaliknya ketika dia orang yang jelek dia beramal dengan amal kejelekan yang akan menamimi dia di alam barzah. Di alam kuburnya digambarkan sosok yang sangat jelek rupanya. Sosok yang sangat buruk penampilannya. Sosok yang sangat busuk ya baunya. Dia temani terus sampai hari kebangkitan. Ya, maka dia pun merasa tersiksa. Lebih tersiksa lagi ketika dia perlihatkan tempatnya adabnya di neraka kelak. Semakin sakit hatinya. Ya. Maka jangan sampai ya, Hidup kita yang singkat ini Para jamaah Kita pertaruhkan untuk sesuatu Yang sifatnya sudah pasti Jangan sampai kehidupan Yang singkat ya, Kita justru menghabiskan Waktu kita untuk perkara-perkara yang sia-sia Terlebih perkara-perkara Yang mengandung murkanya Allah SWT Maka bersabar Ketika kita berteman dengan orang soleh Bersabar ketika kita mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala karena berat ya seorang yang ingin mendapatkan surga digambarkan sesuatu yang berat tidak sesuai dengan hawa nafsu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hujibatil jannah bir makari al jannah surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak enak tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia orang harus taat harus ibadah ya harus senantiasa Beramal ya, Ini menurut hawa nafsu berat Tapi dia paksa hawa nafsunya untuk Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih tadi ya, Di akhir zaman para hadirin Yang digambarkan Seorang yang megang prinsip agamanya Di akhir zaman Seperti orang yang apa Memegang bara api ya, Ini harus ditanamkan pada diri kita ya, Kita ini seorang yang sedang mencari Danya Allah Seorang yang ingin mendapatkan surganya Allah harus mau menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan surga tadi, ya. termasuk tolabul ilmi mencari ilmu agama yang sudah banyak ditinggalkan manusia di zaman ini. Ya. Sementara kata dikatakan para ulama mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mencari ilmu itu adalah orang yang paling dekat untuk masuk ke dalam surga. Asroh ya. utonik dibusuhi lil jannah. Jalan yang paling singkat Yang paling dekat Masukkan seorang ke dalam al-jannah Dengan tolabul ilmi Hadis yang sahih Dari sahabat Abu Hurairah Man salaka tarikon Yaltam yisufiha ilman Sahalallahu lahubihi tarikon ilal jannah Parang siapa yang dia menempuh ya, Sebuah jalan Yang dia niatkan Untuk mencari ilmu agama ya, Mencari ilmu agama Menjaga istiqomah. Di zaman-zaman penuh, penuh fitnah, ya Rasul mengatakan pasti Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam al jannah. Yakin para hadirin. Tidak ada jalan masuk ke dalam surga kecuali dengan jalan talabul ilmi, ya. mencari ilmu agama. Tentunya mencari ilmu agama dengan orang-orang yang jelas, yang lurus, ya manhajnya, yang lurus akidahnya. Para hadirin kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, <tuh> Maka jangan bosan ya, Kita sering membahas, ya, Sering mempelajari agama kita, Karena itu merupakan pegangan hidup kita, Prinsip hidup kita, Bahkan termasuk ilmu itu merupakan agama seseorang, ya. Yang menentukan agama seseorang itu adalah ilmu yang dia pelajari, Ya, kata Nabi SAW atau disebutkan dalam uh, ucapan para sahabat bahwasanya inna h adalah ilmu agama ini adalah agama kalian fangduru aman tak dinakum maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian disebutkan di pembahasan yang lalu para hadirin terkait dengan bab Ma'a fil khuruj an da'wal Islam. Bab terkait dengan keluar dari pengakuan Islam, ya. Maksudnya di sana ada kaum muslimin, orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim namun sejatinya telah keluar dari Islam tanpa dia sadari. Dikarenakan tidak mengetahui yang mempelajari agamanya akhirnya dia pun apa? Keluar dari Islam tanpa terasa. Ya seperti seorang yang apa seorang yang dia tidak mempelajari agamanya ya. tidak mengetahui bagaimana bimbingan rasul sallallahu alaihi wasallam selaku pembawa wahyu dari allah subhanahu wa taala dia tidak kenal maka bagaimana mungkin dia akan apa sampai ke dalam perintahnya allah subhanahu wa taala ngaku sebagai cinta rasul sebagai contoh justru dia mengamalkan amalan yang mengandung murkanya rasul Ya, Rasul melarang dari perkara tadi, tapi justru dia apa? Kerjakan. Rasul menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari Muslim disebutkan dalam lafaz Muslim Rasul mengatakan man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami ditolak. Ya. Ternyata datang orang yang satu ini Beramal dengan amalan yang justru apa? Menyelisihi perintahnya Rasul. Dimakut cinta Rasul ternyata apa? Menyelisihi perintahnya Rasul. Mengadakan perkara-perkara baru Rasul tidak pernah mencontohkan. Agama Islam sudah sempurna dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad. Salallahu alaihi wa. Sudah sempurna. Ya, disebutkan dalam ayat. Surat Al-Maidah, ayat yang ketiga disebutkan. Al-Yawma Akmal tulakum dinakum. Wa tasma'tu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika itu ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah, peristiwa hajjatul wada, haji yang pertama dan yang terakhir, turun ayat ini. Ini menunjukkan telah sempurna agama Islam. Syariat Islam telah apa? Sempurna telah Rasul terangkan kepada umatnya. Jadi kalau ada umat Islam yang mengaku umat Islam ternyata masih Berbuat acara-acara yang tidak ada contoh dari Nabi, ketahuilah. Ini orang-orang yang tidak menganggap Islam telah sempurna. Orang tadi, makabwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahuwataala. Ya, disebutkan dalam eh, oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barangsiapa yang menyangka atau mengadakan perbuatan yang baru. Ya risalah. Kalau ada orang kalau dia masih mengadakan acara-acara yang baru. Amalan-amalan yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad S.A.W. Dia menuduh Nabi kita Muhammad S.A.W. berkhianat dalam menyampaikan risalah. Ya. Ada apa tidak para hadirin? Ya, bukan ada lagi. Banyak. Bahkan keuman seperti ini maka Rasul setiap khutbatul hajah menyampaikan peringatan ini hati-hati dari perkara-perkara baru dalam Islam ya itu perkara kebid'ahan setiap bid'ah itu sesat setiap satu tempatnya dalam neraka setiap beliau khutbatul hajah tujuannya apa memperingatkan umat supaya hati-hati dari perkara seperti ini perkara yang bisa membinasakan ya. perkara yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan bab khuruj andaq wal islam Dibawakan oleh Syekh rahimahullah di sini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi hadis hasanun sahih. Setelah menyebutkan mengenai bab keluarnya dari pengakuan Islam disebutkan Anil Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Dari sahabat Al-Halith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Alin Nabi Sallallahu alihi wasallam Dari Nabi Sallallahu alihi wasallam Annahu qal Bahasanya beliau bersabda Amurukum bi khamsin Aku memerintahkan kepada Kalian lima perkara Rasul menyebutkan Dalam hadis ini Memerintahkan kepada kita Umat beliau untuk apa? Untuk perintahkan lima perkara ini. Allahu amaroni bihina yang Allah perintahkan aku dengan lima perkara ini. Rasul diperintahkan lima perkara ini dari Allah. Rasul merintahkan kepada umatnya. Karena Rasul itu sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya terus digandengkan antara Allah dan Rasulnya kecintaan kepada Allah digandengkan dengan kecintaan kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah digandengkan dengan ketaatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang pertama, Yaitu as-sam'u wa tha'ah. As-sam'u wa tha'ah. Perintah untuk mendengar dan taat. Ya. Maksudnya mendengar dan taat kepada penguasa kepada pemerintah wal jihad. Kemudian yang berikutnya adalah jihad. Jihad yang syar'i, i. bukan jihad teroris, bukan jihad ya, pembunuh diri, hawa nafsu, bukan. Tapi jihad yang syar'i, i. ya. Insyaallah nanti kita rincikan. Wal hijrah perintah juga untuk hijrah. Wal jamaah dan juga untuk menepati al jamaah fa innahu man khalafal jamaah kidda shibrin faqad khala ari riqabatal islam min unukihi barang siapa yang dia menyelisihhi al jamaah maka sungguh dia telah sekalipun hanya satu jengkal maka dia telah melepaskan islam dari pundaknya illa ayarji'a kecuali orang yang kembali pertobat. ya. Kemudian dia mengikuti al-jamaah. man da'a bi da'wal jahiliyah, barang siapa yang dia menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min husna jahannam. Ya, maka dia termasuk apa? eh penyeru kepada jahannam. Fa qala maka berkata seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, wa insallahu wa sama" Wahai Rasulullah sekalipun dia orang yang salat, orang yang berpuasa. Qala wa in sallawa wa sekalipun dia orang yang salat, dia orang yang berpuasa. Fada'u bidawallah bidawallah. Dendangnya kalian menyeru dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. muslimin ya. Ini syahidnya. Yang Allah menamai kalian dengan apa? Muslimin, al-mu'minin ya, muslimin, mu'minin. Ibadallah yaitu hamba-hambanya Allah ya. Dari sini para hadirin Jamaah yang saya muliakan Terdapat sekian banyak pelajaran ya, Yang terkadang Tidak diketahui oleh kebanyakan Kaum muslimin ya. Sebabnya tadi dikarenakan mereka sudah meninggalkan apa, Mempelajari agama Islam Bagaimana mungkin dia akan masuk Dalam Islam dengan Islam yang kafah Sementara Allah perintahkan Ya ayuhaladzina amanu Udahulu fisilmi kafah Orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah Sementara orang tadi tidak pernah mempelajari apa? Islam Ya buru-buru Dia akan masuk dalam Islam secara kafah Dia saja tidak kenal Islam Bagaimana dia akan Mencintai agamanya Dia saja apa? Tidak kenal ya, Kalau orang Indonesia Mengatakan kenal maka tak sayang. Gitu, Pak ya. Enggak mungkin orang e, sayang cinta kepada Islam sebagai agamanya, sebagai pedoman hidupnya kalau dia saya tidak mempelajari Islam. Dari mana? Mustahil. Yang ada justru apa? Anggapan-anggapan jelek. Oh, kalau Islam itu mengajari terorisme. Islam itu hanya, apa? mengekang perempuan, tidak boleh e, perempuan untuk keluar rumah dan sebagainya. Oh Islam itu tidak adil karena tidak menyamakan laki-laki perempuan. Kenapa? Tidak pelajari Islam. Anak-anak muda mereka semakin hobi dengan Islam. Hobi dengan atribut Islam. Kenapa? Tidak pernah pelajari Islam. Justru mereka semakin percaya diri dengan gaya-gaya orang-orang barat. Dengan gaya-gayanya orang kafir. Ya karena yang mereka tahu, yang mereka adopsi hanya apa? Gaya-gaya mereka yang ditonton, tontonan-tontonan Yahudi yang isinya mengajak kepada kefasikan, yang isinya hanya mengajak kepada kekufuran. Ya, provokasi dan seterusnya. Islam semakin ditinggalkan. Yang ada dalam merek mereka Islam itu perkara yang apa? Ya, perkara yang sifatnya eksklusif, perkara yang apa namanya? Memekang, mengekang seseorang, ya. Itu gambaran kebanyakan dari apa? Oh Muslimin. ya. Ini perkara yang memprihatinkan Dan perkara seperti ini Para jamaah yang saya muliakan Ini menunjukkan tanda akhir zaman Ketika ilmu sudah dicabut Ketika merebak yang namanya Kebodohan Merebak yang namanya perzinaan Muncul sekian banyak fitnah-fitnah Musibah-musibah peperangan-peperangan Ya Ini juga termasuk apa Tanda-tanda akhir zaman Ya Maka seorang Muslim, ya, yang mengaku sebagai Muslim, ya, yang kuat imannya, ya, dia hendak yang pelajari agama Islam, ya. Jangan merasa bosan. Semakin dia mempelajari, semakin dia cinta dengan Islam, semakin dia mempelajari, semakin percaya diri dengan Islam yang dia pegang, ya. Baik, <tuh> kita rincikan satu persatu dari sabda Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dikatakan sebagai hadis hasanun sahih. Dalam hadis ini para jamaah yang saya muliakan disebutkan prinsip yang pertama kali dari perintah Nabi Sri wa sallam yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya prinsip yang pertama kali perhatikan ya yaitu perintah untuk apa asam As wa taaah Mendengar dan taat Maksudnya apa? Itu maksudnya mendengar dan taat Kepada pemerintah kaum muslimin Kepada penguasa kaum muslimin Yang memegang urusan kaum muslimin Ini prinsip yang sangat agung Prinsip yang sangat besar Yang di sana keluar banyak Yang namanya apa? Kelompok-kelompok menyimpang Sebut saja yang sangat besar Dari penyimpangan mereka Seperti kelompok khawarij di zaman kita seperti kelompok Isis dan ling-lingnya dengan beraneka ragam macamnya nama-namanya entah disebut Jabah Daulah Khilafah, entah disebut dengan eh, apa namanya Ansar Tauhid, entah disebut dengan nama-nama yang lainnya ya. Mujahidin Indonesia Timur dan seterusnya dari nama-nama yang ada tapi inti dari apa? pemikiran mereka sama itu eh, mereka memiliki prinsip mengkafirkan pemerintah kaum muslimnya meninggalkan prinsip yang agung dalam islam prinsip asamu as wa ta'a dan ini pembeda pembeda antara seorang muslim sahib sunnah yang mengikuti sunnah nabi dengan mereka apa sahibul hawa pembeda para hadirin disebutkan dalam ucapannya alimam al-barbahari rahimahullah sebelum kita bacakan ayat dan hadisnya Jika raita rajulan Allah Anda melihat seorang yadau ala sultanih kalau Anda melihat seorang kok dia suka ya mendoakan kejelekan bagi penguasanya suka mengumpat penguasanya ya entah dengan forum-forum terbuka yang namanya demokrasi ya, hak asasi dan seterusnya boleh untuk apa E, menyampaikan di muka umum, ya. atau dengan apa tulisan-tulisan di media-media sosialnya yang isinya menghujat, ya, memprovokasi untuk memberontak kepada pemerintah, dikatakan sebagai tauhu dan seterusnya. Ya. Ketahuilah, faklam an nahu shohibal hawa. Ketahuilah bahwasanya orang yang seperti ini adalah apa? Pengikut hawa nafsu. Ya, nanti kita sebutkan. Alasannya dan perinciannya insya Allah Sebaliknya <tuh> Wa idha ra'aita rajulan Yada'u li sultanihi Fa'lam fa annahu sahibu sunnah Kalau seandainya anda melihat ya Ada seorang yang dia apa, Mendoakan kebaikan bagi penguasanya Ketahuilah bahwasanya dia adalah Orang yang mengikuti sunnah nabi Ciri-cirinya seperti ini para hadirin kalau dia termasuk ahlu sunnah, mendoakan pemerintahnya dengan kebaikan. Kalau dia sahibul hawa, ya, maka dia mendoakan kejelekan bagi pemerintahnya. Kenapa para hadirin? Pernah satu ketika, Al Imam Ahmad rahimahullah, ya, kalau Panjenengan melihat bagaimana biografi imam Ahmad, beliau ini ya, orang yang sangat sabar. Ulama besar di masanya. Bahkan disebutkan beliau punya kitab yang namanya Musnad Imam Ahmad Yang beliau menghafal satu juta hadis ya. Imam besar di ya, masanya Beliau pernah keliling dunia dua kali pak Pakai apa kira-kira pak? Pesawat apa? Pakai Motor atau pakai mobil pak? Jalan kaki pak Punya ribuan guru Imam Ahmad Seorang sahibu sunnah Orang yang kokoh keilmuannya Ya, sampai sekarang kitabnya masih ada. Namanya kitab Musnad Imam Ahmad sekitar 40 jilid. Ya, sampai sekarang padahal dulu di masa beliau. Di antara kisah beliau, ya, beliau dipenjarakan oleh penguasa ketika itu. Ya, berapa kali dipenjarakan? Sampai 3 generasi kalau tidak salah. Tapi beliau bersabar, ya. Beliau dipenjara bukan karena e, menentang pemerintah, bukan Pak bukan karena memberontak pemerintah bukan sama sekali karena adanya tuduhan-tuduhan dusta terkait dengan e, kelompok menyimpang ketika itu dituduh akhirnya ditidahamkan ke penjara tapi tidak pernah sedikit pun beliau apa mengajak kaum muslimin ya untuk memberontak pemerintahnya pemerintah yang ngoni pemerintah yang kejam kepada beliau beliau bersabar sampai-sampai dikatakan ya kalau seandainya saya punya ya Doa yang mustajab Atau ucapannya Al-Fudilim Niyad Dikatakan, kalau punya satu doa yang mustajab Ini saya saya akan berdoa Untuk kebaikan penguasa saya Ditanyakan sebabnya, apa sebabnya? Kok kamu kalau punya doa mustajab Diperuntukkan untuk penguasa kamu? Ya. Belum mengatakan kalau seandainya ya Saya berdoa, punya doa mustajab Allah kabulkan untuk kebaikan penguasa saya kebaikannya menyeluruh untuk seluruh rakyatnya. Ya Pak, ya Pak. Ya. Ketika punya pemimpin yang baik, seluruh rakyatnya akan baik. Negerinya akan baik. Ya, tapi kalau sekedar untuk diri sendiri, ia ya akan mengambil manfaat hanya diri sendiri saja. Ya, bedanya. Mereka punya prinsip yang jelas, prinsip As-Samu Wa Ta'a. Ah. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-5. Ayat yang ke-59. Dalil mengenai prinsip asam as samu wa tha'ah, prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'urrasul wa ulil amri minkum. Oleh orang-orang yang beriman, hendaknya kalian Taat kepada Allah, rasulnya dan juga apa? ulil amri minkum. Itu orang megang urusan kalian, penguasa kalian ya. Walaupun perinciannya panjang. Di antaranya yang mentaati mereka dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf ya. Ketika pemerintah kita pemerintah yang sah, pemerintah yang mereka masih salat ya, masih puasa ya? di atas Islam. Maka ini ditaati ya. bahkan wajib bagi setiap individu muslim untuk mendengar dan taat kepada apa? pemerintahnya ya. selama perkara tersebut perkara yang ya, mengandung kema'rufan, perkara yang baik, bukan perkara kemaksiatan ini eh, faidah pelajaran yang pertama masih banyak kita hadirin ya. namun eh, kita cukupkan insyaallah saya gunakan waktu yang ada untuk sesi tanya jawab. Ya. Perinciannya masih panjang. Ya, kalau saya sebutkan dalam satu majelis ini tidak selesai, Pak. Mungkin bisa bermajelis-majelis terkait dengan prinsip asam as uatohah, ketentuan-ketentuannya, ya, dalil-dalilnya, bagaimana bentuk pengaplikasian, bentuk praktek nyatanya seperti apa. Baik mungkin ada pertanyaan Masih ada waktu sekitar 10 menit ada Silakan. Ada yang bertanya mungkin Dari para jamaah Kalau tidak tanya saya tanya saja pak ya <laughs> Ditanya atau bertanya ini pak <laughs> Ya yeah. terutama yang masih muda-muda, pak ya, yang masih semangat-semangat. Kalau yang sepuh-sepuh ya, jadi pendengar setia, pak. Ya walaupun kadang bapaknya tanya ya. ya. Ada yang bertanya? Silakan, silakan, mas. Oh Ini dulu. Nanti tinggal jendengan. Ya, silakan. Jadi ada pertanyaan yang sangat bagus, ya, terkait al iman pilihumil akhir. Sempat tadi saya singgung ya terkait dengan bagaimana hendaknya seorang muslim berbekal untuk akhiratnya, ya tergantung dengan amal kita masing-masing. Di sini ada yang bertanya, <coughs> bagaimana menyikapi hadis terkait dengan perjalanan roh, proses pencabutan roh oleh malaikat malaikat maut dan juga dari malaikat-malaikat yang menemaninya di sana disebutkan bahwasanya akhruji ila mahfiratim mirrabbih ila mahfirati rabbikum e, keluarlah engkau wahai jiwa yang mukmin menghadap kepada mahfirah ampunan Rabbmu ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hadis-hadis yang menyebutkan Bahwasannya di sana ada ya, seorang mukmin yang diazab di neraka, ya. maka jawabannya bagaimana? Tidak ada kontradiksi, tidak ada e, semacam apa namanya saling tak kontradiksi antara nas yang menyebutkan e, menghadap e, mendapatkan maaf Allah ampunan Allah dengan nas yang menyebutkan adanya apa siksa bagi orang mukmin sebelum kesana pun, ya sebelum ke pembahasan akhirat bahasan neraka seorang mukmin sebagian mereka apa? diazab di kuburnya. Ya, yeah. diazab apa? di kuburnya. Di dikarenakan sebab dia tidak uh, bersucinya tidak bersih. Yeah. Ya. minal baul karena dia tidak bersuci dengan bersih ketika dia buang air kencing. Ini sebab azab kubur. Ataupun karena dia orang yang suka berbuat namimah. Ini orang mukmin. Ya, yeah. orang mukmin Ketika Rasul melewati dua kuburan, inna huma layung layung lagi diazab Kemudian pembahasan terkait dengan orang mukmin yang mereka diazab terlebih dahulu, ya ini sesuai dengan dosanya masing-masing. Maka prinsip ahlu sunnah, prinsip yang tepat, prinsip yang benar adalah meyakini bahasannya setiap pelaku dosa besar, ya dihukum di dunia bagaimana? seorang yang fasik ya kalau dia seorang mu'min maka dia apa? dikatakan mu'min fasik ya seorang mu'min yang apa? mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirotihi dia mu'min tapi dia apa? orang yang fasik selama dia tidak berbuat kesinikan pak ya berbeda dengan orang-orang teroris orang khawarij yang menganggap setiap pelaku dosa besar bagaimana? kafir Maka halal darahnya Boleh diambil hartanya Boleh dibunuh Ini orang-orang khawarij Teroris, ISIS dan seterusnya Ketika nanti di akhirat Kekal dalam apa? Neraka Nah ini membedakan Kalau prinsip yang benar Prinsip Ahlu Sunnah Meyakini bahwasanya pelaku dosa besar Itu dihukumnya apa? Fasik Ya Maka bagaimana kalau dia meninggal belum bertobat? Ini jawabannya Ya Tahta Masyaatillah di bawah kendak Allah subhanahu wa ta'ala Insya'a adabahu wa insya'a ghofarahu Kalau Allah berkendak, Allah ampuni ya. Kalau Allah berkendak, Allah adab dia Maksudnya adab bagaimana tadi? Itu dia diadab di neraka ya, Dengan sebab perbuatan apa? Perbuatan dosa-dosanya tadi Dosa besarnya tadi ya, Sesuai dengan kadar dosanya Setelah itu dia apa? Dimasukkan ke dalam sungai kehidupan Setelah diadab, ya jangan diadab, jangan dikamarkan. Ya sudahlah, kita berbuat dosa besar saja. Nantikan juga, oh, sebentar saja. Oh, jangan di, ban seperti itu. Satu hari di akhirat itu berapa? Khamsina alfasana, lima puluh ribu tahun. Masya Allah. Artinya dia diadab seiring dengan apa? Dosa tadi. Kalau sudah eh, habis dosanya tadi, ya maka dia diambil, dimasukkan ke dalam neraka, eh apa namanya, ke dalam sungai kehidupan. Ya. Nahrul hayyah sehingga kehidupan. Sampai disitu maka dia pun kembali, fisiknya bagus kembali. Sehingga Allah masukkan ke dalam al-jannah. Ini keadaan. Atau keadaan kedua tadi. Orang-orang yang dia berbuat dosa namun Allah kehendaki apa? Diampuni. Maka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada juga mereka-mereka orang-orang yang diberikan keutamaan ya. mereka langsung masuk ke dalam Aljannah masuk dalam surga tanpa adab, ya. bahkan ada lagi kusan lagi tanpa hisab, masya Allah luar biasa. Ya di samping tanpa azab, tanpa apa hisab juga ada. Ya yang ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW seperti seorang yang syahid, ya dan juga uh, beberapa yang dikecualikan yang mereka tidak terkena hisab tidak pula azab tayastarkun wala yatayyurun waala orang yang tidak minta di rukyah tidak pula minta pengobatan kay tidak pula berbuat tatayur tidak pula apa tidak pula dia eh, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di sahabat yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab ya yaitu sahabat yang mulia Ukasyah Ibn Mihson dia mengatakan ketika itu ya Rasulullah udhuniminhum, ya Rasulullah doakan saya termasuk mereka orang-orang yang seperti ini. Rasul mengatakan antaminhum, kamu termasuk mereka. Ya, yang artinya dari sini diambil pelajaran bahwasanya gambarnya seperti tadi. Ya, ketika diajak ya sesuai dengan apa? hendak Allah Subhanahu wa taala sedang dosanya kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan dimasukkan ke dalam aljannah. Ada pula tadi ya Allah ampuni dosa-dosanya langsung dimasukkan dalam aljannah. Ada pula yang lebih uh, mulia lagi dia masuk ke dalam aljannah bihauri hisab wala Tanpa hisab, tanpa pula apa? azab. Nah, ya, ini lebih mulia lagi. Maka digambarkan ketika seorang melewati sirat Ya, yang di bawahnya neraka jahanam disebutkan pinggir-pinggirnya yaitu kalalib. Disebutkan apa namanya? seperti besi-besi dan seterusnya yang sangat mengerikan yang bisa menyambar orang yang sedang melewati shirath tadi digambarkan dalam hadis tadi berbeda-beda keadaannya. Ada orang yang lari seperti kilat, ya. Masuk dalam surga. Ada orang yang dia lari kencang seperti larinya kuda. Ada seorang yang dia berjalan dengan cepat, ada seorang yang berjalan dengan santainya, ada seorang yang dia merangkak dan seterusnya, ada yang tersambar kemudian dia terjungkal ke dalam neraka jahanam masing-masing dengan amalannya, ya. Jadi eh, ini termasuk bentuk apa? Al iman biliomil akhir, begitu pak ya? Jelas pak. Eh, ya, silakan pak, masih ada waktu. Hmm. tidak ada hijabnya. Terkait apa tadi? Terkait apa? Ikhtilat, ikhtilat. ya. Ikhtilat namanya. Bagaimana sikapnya? Terus, surat itu, surat bagaimana? ada yang bertanya ya, terkait dengan ikhtilat teh. Ya. Maka tok Pak ya. Ikhtilat itu ini uh, musibah di akhir zaman, di zaman kita. Ya. Yang namanya <coughs> ikhtilat yaitu adanya campur baur laki-laki dan Perempuan. Ya, maka eh, perintah bagi mereka wanita-wanita Muslimah fakornak, fibuyutikunak, tabarujina, tabarujal jahiliyatin ula. Kalau mereka membaca ayat ini, sebenarnya mereka sudah apa? Bisa mengambil pelajaran. Dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ya. Jangan kalian keluar, jangan kalian bertabaruj seperti tabaruj, ya. berhias, berdandannya orang-orang jahiliyah pakai wangi-wangian. Yang Rasul mengatakan kalau ada orang perempuan memakai wangi-wangian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Dia seperti maaf saja seperti eh, apa namanya? pezina ya, dan seterusnya. Dari pembahasan ini para hadirin ya, dibahas terkait dengan ikhtilat, hukum ikhtilat bagaimana? Hukum ikhtilat haram para ulama Tidak boleh adanya ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur laki-laki perempuan tanpa apa adanya hijab tanpa batas. Berbeda kalau sifatnya sifatnya e, muamalah seperti darurat ya. Jual beli dan sebagainya. Namun dengan santan cara yang e, syar'i ya, yang tidak bermudah mudahan dan seterusnya. Bagaimana kalau ikhtilat dalam satu ruangan ya yang digambarkan tadi masjid yang di sana tidak ada hijab pembatas. Hukumnya sah sholat di masjid itu apa? Hukumnya sah maka dalam pembahasan e, sholat juga disebutkan e, khairu sufu firijal awaluha sebaik-baik sofnya laki-laki apa? paling depan wahairu sufu finisa akhiruha sebaik-baik sofnya perempuan apa? yang paling akhir apa tujuhannya tadi? apa tujuhannya kira-kira apa? Ya, supaya tidak campur ya yang paling baik, yang paling depan bagi laki-laki, yang paling jelek yang belakang kalau perempuan yang paling baik yang paling belakang yang paling jelek, paling dopa diantaranya tadi, untuk mengantisipasi adanya ikhtilat, namun kalau ditanyakan apa sih hukumnya sholat yang di masjid seperti itu, ya sah sholatnya sah, berbeda kalau kita eh, apa namanya punya pilihan yang lainnya ada masjid eh, di sebelah lagi yang tidak ikhtilat pilih masjid yang seperti itu namun kalau terpaksa bagaimana ya sholat di situ ya banyak banyak peristiwa ya karena khawatir ya terfitnah. Zaman dahulu ada seorang sahabbi ya, yang dia baru masuk Islam ya bermasuk Islam pengen sholat di masjid ya dan juga saya singgung bahwasanya sholat di masjid bagi perempuan e, boleh selama bisa menjaga e, apa namanya aurat bisa aman dari yang namanya fitnah boleh saja. Dengan tadi tidak boleh memakai wangi-wangian Berdandan dan seterusnya tidak boleh Tidak boleh melarang perempuan Yang ke masjid Tapi dengan syarat tadi ya Tidak boleh berdandan dan seterusnya Namun yang paling Baik di mana Di rumahnya bagi perempuan <coughs> Saya jadi lupa mau ngomong apa ini Terkait dengan apa namanya e, Perempuan tadi e, Bagaimana? Al-Sahabiyah, oh, Sahabiyah tadi, ya masuk di Masjid Nabawi Ternyata karena saking enggak taunya, ya dia masuk di barisan suv laki-laki. Salat subuh ketika itu, salat subuh masih gelap, enggak ada lampu sama sekali, pak. Masuk ke barisan laki-laki. Ternyata sahabat yang di sebelah ini kaget. Kamu laki-laki, perempuan? Saya perempuan. No, oh, langsung dia beristirja. Inalillahi wa ina ilahi rojiun. Um. Ya, akhirnya dia pun apa? Mundur pergi softnya di sana, ya itu di zamannya rasul, kemudian di masjidnya nabi sallallahu alaihi wasallam masjid nabawi, di tempat yang gelap tidak ada apa lampu ketika itu, itu saja sangat dikhawatirkan, ya ketika seorang perempuan bercampur dengan apa laki-laki, saya beristirja, padahal di tempat yang paling mulia di zaman yang paling mulia ketika itu, yang keimanan para sahabat apa luar biasa. Jangan ditanya keimanan mereka seandainya kalian berinfak satu gunung berupa emas. Para sahabat berinfak satu mud saja emas. Ya. Infaknya kita kalah dengan para sahabat. Kenapa? Keimanan yang membedakan. Kalau, kalau para sahabat disebutkan tentang al jannah, Kemudian neraka disebutkan. Mereka sangat beriman. Seolah-olah melihat. Ya. Tapi kalau kita disebutkan berkali-kali. Ya. Habis pengajian sudah Lupa. Ya karena imannya tadi pak ya, keikhlasannya kita keiman kita yang berbeda dengan para sahabat. Ya, artinya ya bagi para wanita hendaknya mereka berhati-hati dan juga kita selaku laki-laki juga berhati-hati jangan bermudah mudahan untuk apa ikhtilah tadi ya, campur baur laki-laki dan perempuan. Namun kalau ditanya hukumnya bagaimana hukumnya sah. Kalau ada masjid yang lebih baik cari, kalau tidak mampu ya di situ dan cari soft yang terdekat seperti itu. Salat cukup pak ya, sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak salahnya saya mohon maaf. Subhanakallahu marhabanah bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, stafiru katubillaih, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.